Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk saudaraku Dari Telukwetan, Belahan, Jepara, Jawa Tengah Terima kasih Puja-puja syukur kadekan Allah SWT Di siang yang sangat cerah ini Satu rahmat dari Allah terturunkan Sinar mentari senantiasa Setia menyinari kita Di siang hari ini Semoga di dalam kebersamaan Dalam gebiar panggung Hiburan rakyat dari Rekan-rekan dan juga dari Polsek sekolahan Semoga Allah senantiasa Memberikan kesuksesan untuk kita Semuanya, memberikan Keselamatan untuk kita semuanya Dan sekali lagi Sukses untuk teluk wetan Melahan Jepara Semoga ke depan untuk rekan-rekanku Di siang hari ini bukan cuma sekedar hiburan Namun kita senantiasa mempererat tali silaturahmi Karena yang mana tidak ada sebuah keindahan Tidak ada sebuah kedamaian di dalam hati Tanpa kibarnya bendera persaudaraan Di dalam hati kita masing-masing ya Jauhkan semua permusuhan Jauhkan dendam pribadi ataupun kelompok Siang hari ini kita sama-sama Menikmati panggung hiburan rakyat dan atas nama keluarga besar Adela yang datang dari kawasan Bumi Bangilan, Tuban, Jawa Timur. Di bawah pimpinan Abah Haji Toto sekalian Umi Haji Henni mengucapkan banyak terima kasih. Juga mengucapkan selamat berjumpa untuk Anda semuanya tulur-tulurku AMC-nya Indonesia Jepara dari rekan-rekan Laskar Kalinyamat yang disanggarin ini sudah bersatu padu kita bakal disajiin dari Adela sederetan artis topnya Jawa Timur ada Devinta, ada Arneta Julia, ada Niken Ira, ada Mona Lisa, Dewi Purnama, Arlida Putri, Andi KDI, Fira Azjahra, Nindi Claudia, Angel Emitasari Evis Renata, sekudang artis top-nya Indonesia bakal menyapa Anda, Untuk rekan-rekanku, Teluk Wetan Walahan, Sambut satu tembang perdana dari kami, Merupakan salat tamlim dari Adela untuk Anda, Bareng all artisnya Adela, Adela, Adela, Adela. Adela. Adela. I'm mm not -hmm.